Ketika diklarifikasi kepada Bushta Abu Abdullah, benar kamu mengatakan di hadapan Syekh Muhammad bahwa yang menyuruh kamu menyebarkan ini Arafat, demi Allah aku enggak pernah bersaksi demikian. Enggak pernah aku berkata demikian. Apalagi sampai dikatakan menangis-nangis dan seterusnya. Dan demi Allah beliau bersumpah. Dan tidak cukup itu. Aku mengajak Syeikh Muhammad mubahalah di hadapan Syeikh Robi. Kalau memang benar beliau mengaku bahwa aku pernah berkata demikian kepada beliau, diingkari oleh Abu Abdullah Bushra, dan ditantang mubahalah untuk menunjukkan kejujuran siapa yang benar. Karena perkaranya besar, kehormatan nama baik. Orang apalagi itu dai Masyaikh Yang setelahnya kemudian Beliau Malah mengeluarkan Pernyataan yang Lebih dari yang sebelumnya Beliau katakan Abu Abdullah Busta Sebagai Fajir Orang Fajir Erbit Erbit itu orang yang syar Orang yang sangat jelek Jahat Atau orang yang Sempoyongan karena mabuk Orang kalau mabuk ya Sempoyongan kemudian Nabrak-nabrak sana sini Akhir dituduh akhir akhir itu penzina Nah, sahibul hanat wal khamarat suka di tempat-tempat barbar, tempat khamar -bar, dijual ini. Nah, tuduhan besar kehormatan Apalagi di situ ada akhir tuduhan zina, kudf. Kita tahu syariat mengajarkan kepada kita empat saksi, masing-masing harus melihat dengan mata telanjang timba masuk ke dalam sumur. Kalau enggak cambuk hukumannya, kudf termasuk sabal mubiqat dosa besar yang menghancurkan merusak seseorang gimana dikatakan akhir, mana saksinya empat orang ini kehormatan muslim dikatakan berzina hat mana saksinya perkara berat, masalah besar kemudian aneh Disampaikan itu saat Abu Abdillah Busta Mengingkari Kisah yang beliau sampaikan Bahwa Busta menyampaikan Padaku yang menyuruh Menyebarkan selebaran itu Arafah dan lain sebagainya Lah kalau emang diketahui Beliau adalah Fajir, irbit Penzina akhir Suka tinggal Duduk di barbar -bar tempat Khomer dan lain sebagainya Bagaimana dari awal kok diterima Persaksiannya Orang fajir Penzina Sesuai tuduhannya sendiri Kenapa engkau terima persaksiannya Kan aneh Tak nakut bertentangan Lebih berat lagi Ini disebarluaskan di media sosial Disebarkan Di sana, di sini Fukoha Rahimahullah Para ulama kita menyebutkan Orang yang membenarkan Tuduhan Seseorang tanpa bukti Termasuk penuduh Termasuk tozif Sama hukumnya ya, mis Misalnya ada orang berkata itu fulan dia enggak punya bukti menuduh fulana atau fulan zani akhir penzina dia itu enggak ada bukti qadzf kabairuz dosa besar mubiqat dosa yang menghancurkan